Bapak Tony, selamat siang Selamat siang Ya, komentar Anda Pak Tony Ya, sebenarnya bisa dikasih kebebasan ya Karena jujur saja yang namanya PT Jam Sospek itu Kita mau ngurus sesuatu a j a Itu saya punya pengalaman buruk banget Saya lagi daftar pekerja saya tiga puluh orang s e Pas datang jam dua u d a h pulang Besok kita teleponin susah orangnya Eh besok-besoknya lagi p a sudah ke sana ditanya lagi Bapak mau ngapain? Wah, katanya gak ada Pak Minta lagi. Waduh, saya sih g e r a s a jujur aja ya.、Mm -hmm. Apalagi k a r e a w a n saya yang berobat ke, apotek,、eh, ke puskesmas itu. Wah, kalau pakai jam sostek mah, kayak itu, lebih miskin dari orang miskin loh, kelayanannya. <laughs>、okay. Jadi kalau menurut saya sih ya, itulah harus dibuka, i a r u s jam sostek d i b a sadar gitu. Ada kompetitor,、mm -hmm. kalau dia monopoli, jadi a seperti ini, pegawai jam dua udah pulang. Terus nanti datang-datang jam sembilan, jam sepuluh, terus、mm -hmm. apa yang dikasih pun. Tidak ada profesional sama sekali、okay. Ini ternyataan nih jam sospek di Abang Peluit Terima kasih Baik, terima kasih Pak Tony Luar biasa pengalaman Anda ya Bapak Hendra, selamat siang Selamat siang Bu Ya, silahkan Ya, saya pikir mem mungkin、uh, Sudah saatnya jam sospek itu membuka diri Jadi tidak memonopoli Karena memang seperti yang Bapak pertama katakan tadi Memang jam sospek itu pelayanannya buruk sekali Bu、hmm. Ya, mungkin dalam hal ini Seharusnya Jamsotek itu sudah memahami kenapa banyak penolakan. Itu kan harusnya mereka sudah peka bahwa memang banyak terjadi kendala di dalam mengurus ataupun istilahnya t u h mengklaim uh, segala macam yang b e r b u b u dengan mereka. Nah tentunya mereka ini harus benar-benar lah membuka diri, sadar lah bahwa memang ini keadaannya seperti ini, tidak seperti dulu, saya rasa itu masih.、Bu. Terima kasih m b a k Endra. Pak Gilbert, selamat siang.、I、iya, baik. パラサーのママーシュカンカリアワンとやジャンスをつけたとさま、とてきとさ、あららら、a いた、やん、ah ah、マメリカン、ウォーマー、カシウォン、カティア、きた、サロス、プリアパイア、プロテイン、ポン、ポン、ビス、プリカ、ポン、ミシティ、ポン、ジャンス e つけたとき、サマ、アランミシン、ダリアン、トミシン、トゥブン、ロキ、ジュブラ、ウァン、ジュガリアウビス、 ...sempat t e r j a d i itu kasus、mm -hmm. korupsinya itu yang direk, direktur itu Pak apa Junaidi, apa itu.、Mm -hmm. Nah itu juga sama, itu uangnya kita nggak tahu ke kemana itu. Nah sekarang yang kembali ke pabrik rokok ya. Ini pabrik rokok ini, saya rasa ini bagus. Ini, ini jadi membuka mata si jam sostek、mm -hmm. agar dia lihat bahwa ini pabrik rokok, kooperasi pabrik rokok ini bisa sedemikian bagus manajemennya、mm -hmm. itu. Dibandingkan dengan jam sostek yang Amrul Adul datang jam sembilan pulang jam dua jam tiga sudah tidak ada di tempat、mm -hmm. gitu. Nah, itu aja, Terima kasih, Pak Andre. Selamat siang, selamat siang.、Bu. Komentar Anda, Pak Andre. Ya, j a m s o s teknik kurang profesional nih,、eh, contohnya apabila kita sakit. Terus、eh, kita dikasih resep,、eh, resep dari dokter itu, kita tebus.、Uh -huh. Padahal apotik itu sudah ditunjuk sama jam setiap a、eh, p、eh, i Apotik itu nggak bersedia memberi obat, jadi saya juga bingung. Ini... pelayanannya kurang profesional sekali saya、hmm. udah beberapa kali waktu t u sakit saya putar-putar sih katanya jam s e s e k s ini apoteks ini sudah ditunjuk oleh、eh, jam s e s e k s tapi nyatanya obatnya kebanyakan bilang a、ah, padahal ada tapi n gak g ada、hmm. akhirnya saya bingung ya, beli pakai uang saya sendiri o、okay. ya itu jam s e s e k s kurang profesional Makasih, Bu. terima kasih Bu selamat siang Pak Agus Iya. Iya. Jadi soalnya tadi masalah obat Karyawan saya juga pernah kena Akhirnya saya pancing t u h apotek、mm -hmm. Dan ternyata setelah saya datang ke sana Obatnya ada gitu loh Tanpa resep dari jam sospek itu Jadi menurut saya itu memang Kita sebagai perusahaan juga ikut jam sospek Agak ini ya Kalau pasar lagi baik seperti zaman dulu Saya lebih prefer pakai asuransi swasta、mm -hmm. Cuman berhubung kita punya perusahaan juga Dalam kondisi yang tidak begitu baik Jam sospek itu memang lebih murah Tapi benar Bu, pelayanannya KRT kita bisa butuh satu harian untuk kesana untuk ngurusin lima n a orang aja、mm -hmm. itu juga butuh satu harian gitu. Ntar dipimpingkan. Yang paling mengerikan kalau hari Jumat jam sebelas mereka sudah hilang jam tiga balik lagi udah g a k ada. i t u j u malam cuma kerja sampai jam s e b a s Banyak o l a h r a j a siang udah hilang dia sampai sore. Makasih. Ya, baik terima kasih Pak Andre selamat siang. Halo siang. i Ya komentar Anda Pak Andre. Iya.、Uh, bukan komentar saya cuma kasih usulan aja nih bu. Oke.、Okay. Uh, jam sostek itu mending ganti nama jadi jam sostek. Hmm, apa tuh? Iya, jadi jaminan susah t e n a g a k e r j a Bu. Oke.、Okay. Iya, oke,、okay, itu aja manapin. <laughs> terima kasih. b a k Endres, e l a m a t siang. Halo, i n g y a silakan, p a Bu, kalau mau pakai jam sostek, Bu, ibarat kata, Bu, ya. Iya. Kalau orang mau beranak, bisa beranak di jalan duluan, Bu. Begitu, terima <laughs> kasih, Bu. Halo, selamat siang, Pak Christian. Iya, selamat siang. Iya, silakan, Pak, dengan komentarnya. Iya, Itu、e, berita yang baru kali、e, bahwa kompok pekerja、e, secara nyata-nyata、e, menyuarakan e, suara mereka bahwa apa yang mereka peroleh dari apa yang diselenggarakan oleh pihak swasta sendiri lebih baik dan itu memang harusnya demikian. Artinya pemerintah sudah tidak、e, sepantasnya melakukan monopoli untuk hal-hal seperti itu khususnya Bagi perusahaan yang nyata-nyata memberikan benefit lebih baik kepada karyawannya. Dan ini sebenarnya patut dicontoh oleh perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Dan juga sekaligus kritik bagi pemerintah yang selama ini memang suka sekali melakukan hal-hal yang bersifat monopolis begitu. Monopolis i seperti itu padahal、e, tidak lebih baik dari apa yang bisa diselenggarakan sendiri oleh p i h a k swasta. Demikian terima kasih. Ya baik terima kasih Pak Christian. Pak Herman selamat siang. Selamat siang Ya silahkan Pak Ya pendapat saya begini Yang pertama pemerintah itu kan regulator ya、e, Jadi pemerintah baik untuk menetapkan aturan-aturan Yang memberikan perhatian khususnya kepada masyarakat juga、e, Khususnya dalam hal ini karyawan yang berkategori karyawan kecil Namun dalam membuat peraturan itu juga pemerintah harus melihat bahwa Karakteristik perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sangat beragam Jadi tidak bisa ada satu aturan yang sifatnya makro Nah, perlu dilengkapi dengan peraturan-peraturan pendukungnya. Nah, yang ketiga, saya pikir sudah bukan zamannya ada monopoli-monopoli seperti kasus j a m s o s t e k itu kan orde lah, orde baru tuh. Memang tujuannya ada tujuan-tujuan lain, bukan memperhatikan kepentingan karyawan. Dan yang keempat, harus saya katakan profesionalisme daripada j a m s o s t e k dalam memberikan pelayanan, itu sampai hari ini menurut saya masih belum sebagaimana yang dijanjikan. Jadi kalau ada perusahaan swasta bisa mengelola sendiri atau bisa e, mewujudkan e, peraturan sebagaimana yang ditariskan untuk memperhatikan kesejahteraan karyawannya,、e, seharusnya pemerintah mendukung. Ya, jadi kalau pendapat saya, saya sangat setuju kalau、e, tidak perlu harus jam s e s e k selama perusahaan-perusahaan tertentu itu、e, mendukung peraturan pemerintah, memperhatikan kesejahteraan karyawannya, memberikan jaminan terhadap kesehatan m a u p u n kesejahteraan karyawannya dengan sistem pengelolaan yang、uh, disetujui oleh karyawannya sendiri terus apa lagi gitu yang mau ditunjukkan? Ya, p Ya baik terima kasih Pak Herman Pak John selamat siang. Selamat siang. y a silakan Pak John.、Uh, yang pertama yang perlu、uh, pemerintah tahu a d a l a seharusnya pemerintah harus、uh, belajar dari company dari perusahaan yang m s i n y a itu terbalik ya artinya、uh, kalau perusahaan itu アルミニア、イトウダタウコメンメカムカフェ、アディでギャザ e イカレウォンツェブ。イスプシバリネタラフォン・リンタ。フォン・リンタイトウイリッキー・サムスカウトラムカフェ。t タピハニアムンブリスオペフォンニア、イトウムデ a ハキタイトウ、イトウムデリハキタコウト・リンタ。イトウムカドルバす。 malah menjadi kewajiban tanpa hak g i tapi u kalau perusahaan itu jelas itu hak kita, jadi tolonglah artinya kita sebagai、uh, karyawan yang artinya i l i n d u n i tolonglah diberikan suatu apa、uh, kebebasan bagaimanapun perusahaan itu benar-benar、uh, uh, meng-cover kita justru bang Aca asap pikir pemerintah harus belajar dari perusahaan sehingga pemerintah kita besar j a dari, dari i d berusaha j i Kofin tapi hanya dengan satu perusahaan どうも、パスマン。<Yeah. S 2> Ah uh, Lagoon、ah uh, 呃 pencairannya juga susah terus return-nya juga n gak g jelas suka-suka mereka, n gak g jelas berapa gitu loh, terima kasih ya baik, terima kasih Pak Osman, Pak y a k o b selamat siang selamat siang y a s i l a k a n Pak y a k o b dengan komentarnya nah, saya dukung 100% para pekerja rokok, itulah cita-cita Bung Hatta untuk menghidupkan kooperasi jangan digubris lagi pemerintah, banyak u korupsi korupsi, saya dukung 100% pekerja rokok di Kudus, silakan berjalan. Kehidupan kooperasi, terima kasih.